amunisi penyemangat Michael untuk mengubah warna silver tiketnya. Gak s a h p a i gitar, diiringin aja. Ya, aku pengen lihat kamu full as a singer. Coba. Itu tuh. tuh. Ya. Stand. y u Coba. We were saved of getting old. The man is a rare place. She looks like a movie. You sound like a soul. l n g let me go. Now y o hold the ground. You win this life in case it is the アシック・シマイカ・アシック・アシック・シグラーでギョーザ Cuma masalah tempo doang sih tadi ya, ya. i t u aja sih, hati-hati. Oke,、okay. l e s vote.、Okay, k a n aman? h l u bisa. Mari? Aku y a Aku, apa-apa? Aku y a Ini Ryan, bagus ya ini Ryan-nya pilihannya ya. Iya. <laughs> Selamat ya. Makasih. Makasih. Makasih, Selamat, Michael. Suri t a n g i r i a h、oh, Gita, Gita, Gita. Sedikit kikuk bertemu dengan juri ternama Michael menyusul Whitney membawa pulang golden ticket.